Wah, oh, Uma seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. <tutuh> iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang menemani kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. <tutuh> <tutuh> Tahun ini prestasi rara juga. Masya Allah terpilih sebagai murid TK berprestasi Hafalan surat terbanyak Terus dapat bintang terbanyak Hah. Pokoknya gak pernah telat Mulai mulai Terus murid pertama hmm. yang lancar baca tulis hmm. Terus hafal perkalian Hehehe gak, gak ada yang gak. bisa ngelahin rara Hehehe Gak bangga Waarom? Daarom? Daarom? Daarom? Daarom? Daarom? Daarom? Daarom? Hmm. Ik heb het niet gezien. Ik heb het Rara Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik Nabisa bisa jadi murid pre prestasi Hei, Rara. Hmm. Oh ja, Uma kan janji. Kasiin hadiah buat Rara. Astagfirullah. U kan mulai deh sombongnya. Merasa hebat. Sekarang nagi-nagi hadiah ke Uma. Kalau murid pre prestasi Harus dikasih hadiah, kan? Hmm. Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. <Gasih> Wah, pak <bakasih> Uma. Dan <gasih> ini untuk Nusa. Huh? Loh, Nusa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih, kan? <gasih> iya, Uma. Kan kan Nusa nggak juara, nggak prestasi. Hmm. Murid yang prestasi hmm? kan cuma Rara. Astagfirullah, Rara. <gasih> Jadi gitu sih ngomongnya. Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi hmm. kalian berdua berhak mendapat hadiah. Hmm. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi enggak boleh sombong. Tuh, gak boleh merendahkan orang lain. Tuh kan? Ya sayang. Hmm, sombong? Rara enggak sombong kok. Ya, eh, Jabela. Ra, tahu enggak? Hmm. Kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Temannya setan, suka ngerendahin orang lain, merasa dia paling hebat, kayak siapa yo? <teman> Jadi Rara temannya setan dong? Wah wah, bodoh bodoh, bodoh bodoh. Kalian ingat nggak? cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Iya iya iya. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah Yaitu. sejak saat itu iblis diusir dari surga Hii. dan ditetapkan jadi penghuni neraka Astagfirullah, eh. ampunin Rara ya Allah hmm? <laughs> Rara gak mau jadi temannya setan Rara janji gak <laughs> nah, sambung lagi hmm? gak akan rendahin orang lagi Pokoknya Rara gak mau Jadi temennya setan <tuh> <tuh> <tuh> oh. <tuh> Maafin Rara ya, Uma mm -hmm. Kak Nusa Iya, gak apa-apa hmm. jangan, apa. jangan sombong lagi Kalau gitu Kak Donyo usah dulu ya <tuh> <tuh> <tuh> Hah? Jangan, oh, Uma <tuh> Iya, kalau Nusa sih gak apa-apa Kak jangan diambil <tuh> Wauw. Wauw. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs>